Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding ada tertulis di situ dinding masuk masjid. Ya aywaladina amanutakulillah wal tanzorlam summa pada matsliqat baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qacla Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa Yang satu lagi, melihat mushaf Al-Quran Ya ayyuhallazina amanu usta'inu bil sabri salah Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang. Mana ada? Translateing gua lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus translateingnya macet terus. Tiap hari. Oh kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang batu apa namanya? itu Batu lepes, batu ceper, macam piring ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana. Maunya di kertas, kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu tahu bambu buluh ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi Sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai ta pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir Firaun, satu dari Cina lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah jadi Quran ditulis di kertas di batu lepes di tulang ontak di pelepah korma yang dilihat bukan baca di dimananya tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan Hah? hati ini Qurannya bukan main lagi mahal minta ampun 30 juta harga Quran diletakkan di lemari tamu di depan setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing bukan Qur'an itu yang mahal Qur'an mahal adalah Qur'an yang dibaca seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi tak ditengoknya pun Qur'an itu sambil masak bismillahirrahmanirrahim wabdu'ah wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal-akhiratu khairun laka minal-ulah sambal belacang ini tengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu. Itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan al-fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengadil ke ibu. Ibu yang membacakan fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti. Bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acara ini. Nak, baca fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sikit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Ronya kurang tebal sikit Luruskan bacaannya Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwuduk masuk air ke celah kaki Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwuduk Kapan mulut ibu mengajarkan, kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya rata pundak winak, jangan kepala kau macam menengok kuda jantan menengok kuda betina. Jangan kepala kau ini menunduk macam menengok rumput, rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Alum almadrasatul ula, ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat seratus, saya seratus dua puluh.